dan masih barang bersama Irung Community. Ada Irung Community juga ada PT Albida Jaya Sentosa, Ramayana, Neo Sothe, Cihan, Audi, Ju,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 Dari kota Udang, Sidoharjo, dia dilahirkan tergolong artis idolanya Jawa Timur. Ada Irem Community juga ada Ramayana, ada Neo Sutin, Arlida Putri, Du, Palapa. Nyanyi lagi ya. Hey.